i uh -huh. bahamde ra so Allah ke angal barah ban pe kainda pe re gano sabar check check Sevde var haber ne Terpusu segala <Sessizlik> Ey Nebiyullah Onguriler Salallahu ala nabi muhammad Hadirin hadirat. Sejenak kita menyanyikan Lagu kebangsaan indonesia raya <Sessizlik> Untuk memupuk kecintaan kita Terhadap nkri Negara kesatuan republik indo Hitungan kedua lagu indonesia raya dimulai Hiduplah indonesia raya dua Indonesia Tanah air Altyazı Pembacaan teks Pancasila Ditirukan oleh jamaah Dipimpin oleh Mas Agung Prasetyo Pancasila, Pancasila. Satu, Satu Ketuhanan yang maha Esa. Ketuhanan yang maha Dua, Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, Tiga. Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Empat Kerakyatannya dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salamul ⁇ Muhammad. <gülüyor> yang berbahagia, inilah tiba saatnya, acara yang kita tunggu-tunggu. Acara yang kita nantikan bersama yaitu ceramah agama maui datul yang akan disampaikan oleh Al Mukaram Bapak Kyai Miftah Maulana Habibur Rahman kepada beliau kami perkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafar. As-salatu wassalamu ala sayidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa subihi ahli siqii wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al alimul hakim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafkahu qawli amma ba'du hadrotal muhtaramin para masayi para kiyai ibu-ibunyai para habaib para sepuh ini sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir Dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Sahabat Ansor Banser yang saya banggakan. Kalau saya amati lebih baik Banser duduk saja. tidak duduk yang rapi bareng jamaah Karena mereka datang ke sini pengin lihat raiku bukan melihat kokanmu Minggu mawon. Lagi penak mikir cah kemau lo. Iki ra penak. Tek tek tek bosok Take, take, take. You're Take, take. Take, take. take. take, take. take, take. take, take. take cek cek check check check check check check check check check check check check check check check check check check cek cek satu, cek cek cek mas ini sound kontrolnya juga dihidupkan biar telinga saya dengar begitu tambah bosok biayu cek cek satu, cek cek cek bapak ibu kaum muslimin wal muslimat ini, ini suara bungungnya emang kuat kan? goblok temen ya Cek cek Satu satu Cek cek satu Cek cek satu Satu Malam bengup banget cek, cek Karena Sonnya error, pengajian batal Oke okay. Cik, cik Cik, satu Cik, cik Bapak, Ibu Raina, belas kayak keberiman ya Satu, satu Cik, cik Coba pelan-pelan apa dibalik mas sampai ngaji saya ngeson ke situ ya cik cik bapak ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah mps majelis pinggir sawah yang hari ini hadir bersama al musyitin pengajian dalam rangka tasakuran peresmian, masjid, dan ngetok titik masal. Di tanan. Enggang mapan nonton, dukoh kali ruyung, bantar bolang pemalang. Nah, Bapak meneh. Tanggapnya rondo apa ya? alamin Pada kesempatan siang hari ini Saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu Pemalang Wabil khusus Bantar Bolang Yang kemarin saya masih ada di Kelantan, Malaysia Saya bilang sama panitia malam hari ini saya harus pulang Makanya kemarin saya langsung pulang ke Jogja Ngantar istri saya pulang Malamnya saya ke Jakarta Baru tadi pagi terbang ke Semarang Saya dari Kelantan dikawal sama istri saya Istri saya berobat Seharusnya saya langsung ke Jakarta Tapi saya harus pulang ke Jogja dulu Kenapa? Karena saya harus menghantar istri saya tercinta Kenapa Gus Miftah sangat mencintai istrinya Jelas, karena saya punya prinsip lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencinta. <Sessiz> Canteminya apa ya? Bir <Sessiz> keram ya. <Sessiz> lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara makanya walaupun banyak yang naksir saya tetap bersikukuh istri saya satu satu di Jogja satu di Pemalang akhirnya Alhamdulillah tadi pagi jam 8 saya bisa terbang ke Semarang dan hari ini bisa soan di Pemalang di dua lokasi Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah. Dengan silaturahmi melalui pengajian ini mudah-mudahan kita semua yang ada dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, dikampangkan jodohnya, dan Insya Allah pulang dari pengajian lunas hutangnya. Kalau dibayar. Ada yang tanya tadi, saya sholat duhur di pom bensin. Ditanya sama ibu-ibu. Duzmi, -ibu, apa enggak capek? Saya bilang capek. 24 jam hidup saya setiap hari. Saya harus meninggalkan anak istri. Untuk mendatangi tempat pengajian tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Weh, kesel kok malah weh gitu tetap keker <tuk> Tapi kenapa Gus Mifta tidak pernah mengeluh ya Saya tidak pernah mengeluh karena semua itu saya lakukan atas nama cinta Termasuk cinta saya sama orang pemalang Maka saya mengatakan cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi taala Kok <tuk> kuning <-tuk> ini ngapain cuci temen ya malas si ngomong lanang kamu ganteng deh mata nih jangan-jangan casingnya lanang isinya wadon ya sebagainya karena saya yakin dengan pengajian ini akan menambah keimanan kita amin iman bikin hidup lebih indah Betul? Ibadah bikin hidup lebih barokah. Ilmu bikin hidup Lebih mudah Dan Kamu bikin hidupku Lebih Berat Maka Salah satu Tujuan Kenapa saya tidak pernah Merasa capek Saya diwasiatkan diperintah, didauhi sama guru kita semuanya Maulana al-Habib Lutfi beliau mengatakan nak, teruslah berdakwah dengan gayamu mungkin saja banyak orang yang tidak suka dengan caramu tetapi di luar sana yang lebih suka, itu jauh lebih banyak daripada yang membencimu milah dengan persani, barangkali dari sekian banyak kiai, sekian banyak da'i Seniğwang lak ngomong sak geleme dw penampilan sak barangkali namung bulo di kiai pakaiannya tuh pelupel semacam mumpro penampilan mawon kayak Ayo gitu ibu-ibu tadi ngerasa niku celananya lucu. apalagi isinya. Ya sudah. Ini namanya apa? Tokrong, Katok. Sarung. Mana Pak Giai Rauh? Mana Pak Giai? Apa? Oh, sesepuh. Pak sesepuh kita. Sepuh, asepayampuh. Mari Pak sesepuh. Sesepuh kita sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Putihnya apa? Rambutnya putih semua kayak gitu. Mari Pak sesepuh. Sandalini cipet ya Sesepu sandalini sualo Alhamdulillah madenun mak sesepu Anak mana yang siapa yang liat? Anak terlembok begengge liat barangkali sesepu Kemarin ketemu Alman Siddin dimana ya? Oh diterlap, o oh, diterlap diterlap diterlap ya? Amplopan diterlap Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah bahasa sempo. Di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri. Ya sudah, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Karena kalau berdiri terus ya capek. Ya kan capek berdiri terus. Ya. Ya, saya sering diprotes sama orang-orang soal penampilan, soal pakaian. Kyai Belangkonan Jarang pakai jubah, jarang pakai baju putih. Celanane ra jelas kaya apa. Niki arane topro, tatok sarung Sakang arep kita kaya jarum, sangkang muri ketok kaya tatok. Kosandone oh, sing gue kaya kiye mung dewek dhewek ora apa, apa Ketua panitia pakai kaya gini. Yo pantes ibu-ibu pengen lebih beni daha net görsünler. Benim gözlüklerim yüksek. Haydi. Sangang Arab, oh, ketok kaya. Ya. Ya? Ngarep, kaya. kaya. premen. Ne oh, apa Ne yeah, yaparım? Ne yaparım? Ne tutup kok serawang serawang. inilah yang namanya Islam salah satu perwujudan Islam Nusan cara menutup auratnya ini sesuai dengan syariat Islam karena auratnya lagi-lagi itu baina antara dengkol dan wudel eh kuali dengkol dan wudel tetapi cara menutupnya ini menggunakan cara indonesa ini yang namanya islam nusantara makanya kalau ada orang apatis dan skeptis terhadap islam nusantara karena orang tersebut saya pastikan tidak memahami apa arti islam nusantara cara nutup auratnya tetap sesuai perintah agama kok agama ini kembang ya? apa dia? ini ngundang kia apa jenazah ya? Tapi ya baru ini ya, pengajian berdiri di atas sound system. Single HP goblok temen. Wang ini iya, HP ini iya. HP ini dobel. Ya Allah, ayo ayo HP ini cross. Salawat ala Nabi Muhammad. Bentuk wujud Islam Nusantara. Sama hanya kemudian ketika orang Arab menggunakan imamah atau apapun itu. Begitu masuk ke Indonesia, ada yang menggunakan peci. Ada yang menggunakan kopiah. Kopiah itu agama apa Budaya. budaya. Berarti kia itu harus pakai kopiah apa tidak? Kalau di sarang rembang, santrinya Mbah Mun, jarang yang berani menggunakan songkok putih sebelum berangkat haji. Makanya kenapa Gus Bahak itu sampai sekarang masih menggunakan kopiah hitam, padahal sudah berhaji. Karena kebiasaan di sarang, orang yang berangkat haji pulang menggunakan kopiah putih. Mbah Mun mengatakan, Kok kamu gampang amat pakai kopiah putih? Padahal mereka yang mau berangkat haji harus menjual sawahnya. Harus menjual kebunnya, Baru pulang bisa menggunakan kopiah putih. putih. Lah, boleh nggak kita menggunakan kopiah putih? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang perlu Anda pahami, kopiah dan peci itu bukan agama tapi budaya. Maka Kiai TI tidak harus menggunakan peci. Ini malah pecinya NO. Yang pecinya NU NO saya doakan masuk surga Pecinya Enak amat Orangnya ya nanti dulu Tapi kan pernah saya bilang Kalau saya masuk surga besok dikawal oleh Banser Karena Banser tugasnya survei lokasi Sebelum Kiai masuk surga Bansernya survei Surganya siap Kiai masuk surga Bansernya metu maning nah. Kan soviye tok Melu-melu <gülüyor> nengdi Kok oh, kamu nak suamat sama aku? <gülüyor> kamu mundur dikit dengan maju-maju Kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan <gülüyor> Codoh, codoh <gülüyor> Maka karena peci itu budaya Saya tidak harus menggunakan peci Saya menggunakan belangkon dan sekarang banyak orang sudah ngaji mulai menggunakan belangkon. Jadi banyak trendsetter yang saya buat soal pakaian. Ini dulu belum pernah ada yang pakai kayak gini saya buat sendiri. Nggak ada yang pakai belangkon, saya pakai belangkon, ya kan? Dulu orang kalau pengajian minumnya teh, kopi, sprite. Begitu saya minum tegan, semuanya ikut ikutan. Tegan. gak usah sampai saja saya hari ini pas puasa Dawud pengajian kusminta itu enak kalau pas ngundang pas puasa Dawud gak perlu ngasih apa-apa lawas teman, teman saya itu alhamdulillah orang yang dikasih kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Dawud sepanjang usia amin, amin. ujian saya cuma satu, tirakat mudah-mudahan siapapun yang ikut pengajian saya mendapatkan kemuliaan gara-gara puasa saya amin Allahumma yang masih jomblo saya puasa mudah-mudahan pulang pengajian tetap jomblo <San> enak amat aman mana rai-rai jomblo kayak rai -rai kasihan amat sih lu rakit-rakit penuh berenang-renang ke tepian mantanmu sudah ke Benggulu kok kamu masih sendirian <San> kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan <SILENCIO> maka saya pakai belangkon. sekarang ikut ikutan pakai belangkon. sekarang tren terbaru apa? pakai kacamata hitam ikut ikutan juga saya pakai kacamata hitam ikut ikutan ini ada yang pakai kacamata hitam apa? apa? dibuka kalau kamu namsu amat sama mataku belum saya buka saja kamu sudah pengen ayo malah kacamata nah kayak tekan kelas <laughs> ya ini mohon maaf saya dulu sama sekali gak pernah bikin ngetrend dan sebagainya saya itu awal mula kenapa pakai kacamata karena saya kurang tidur makanya saya menutupi kerut-kerut mata saya dengan kacamata eh ternyata menjadi tren, banyak orang ikut-ikutan maka kemarin saya pulang umroh pakai kacamata, bawa tongkat, masuk bandara cita polisi hipotorik, tolong orang ini dikasih jalan tuh oh, saya PT, jalannya begini saya. begitu nyampe bandara saya tanya, pak polisi kenapa saya datang, semua orang disuruh minggir apa jawaban polisi, jelas ada orang buta lewat mat aneh makanya koleksi kacamata saya banyak kenapa saya sering pakai tongkat karena ini warisan dari Almarhum Ki Entus Susmono beliau jamaah saya santri saya ngaji sama saya sejak tahun 2007 begitu beliau jadi bupati setiap sebulan sekali datang ke pondok ngaji kitab al-hikam sebulan sebelum meninggal saya pengajian di Tegal peresmian masjid juga dengan Abah Lutfi di Kabupaten Tegal saya habis sakit Ki Entus sehat pulang dari pengajian Abah Lutfi Kundur ke Pekalongan saya pulang ke rumahnya Nyantus karena malamnya saya harus nyaji di Tegal kemudian lanjut ke Comal waktu itu begitu saya mau pulang saya dikasih tongkat ini beliau mengatakan Gus jenengan guru kula terus kan jenengan bar sakit Niki tongkatnya diagem untuk bersandar supaya kalau pengajian Gus Miftah tidak capek posisi waktu itu Almarhum Gintus sehat dan saya sakit. Sepulan kemudian eh yang mati yang sehat. Makanya mati itu syaratnya tidak harus sakit. Mati itu tidak syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun sesepuh lebih tua daripada saya, saya lebih muda daripada sesepuh Bisa jadi yang mati sesepuh duluan. Kan ada yang tahu. Buktinya almarhum Kentos waktu itu sehat. Setengah bulan sebelum meninggal, masih telpon saya minta jubah. Dua hari sebelum meninggal, masih telpon saya sehat. Begitu setelah dua hari kemudian, istrinya WA saya. Eh, telpon saya, Mbak Nur, istrinya. Bus, cepat ke Tegal. Apa? Wih, dulu ririk, sakit. Siapa? Mas Entus. Sakit apa? Jantungnya mandeg. heh? Belaknya gitu, jantungnya mandeg. Akhirnya waktu itu saya masih berhusnudan. Saya mau pengajian ke Solotigo. Saya berangkat, santri saya kumpulkan, saya suruh baca sholawat nariah untuk mendoakan ke Saya berangkat sampai perambanan, anaknya si Haryo telepon saya. Bah, Abandus meninggal. Akhirnya saya putuskan, tidak jadi ngaji, langsung saya berangkat ke Tegal. Itu kejadian saya dikasih tongkat ini sebulan sebelum beliau meninggal. Pertanyaannya, dari sekian banyak tongkat, kenapa ini yang saya pakai? karena saya berharap ini menjadi jariah bagi ki-entus kalau seandainya saya pengajian diterima oleh Allah ada pahalanya saya berharap ki-entus mendapatkan pahala dari pengajian saya amin makanya kalau sampean pengen dapat pahala ketika saya ngaji yang ngasih apa gitu ya <menungguan> apa kamu orang aku mau ya ini apa, itu anak kayu itu kayak kejahit Apakah gue kita mau nikah lagi? Ya nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, ya saya menikah lagi. Kalau nggak ada takdirnya, ya insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi persoalannya Kia itu dimana-mana istrinya galak. Oh Pak Kapolsek suka kayak gitu. Kalau di kantor galak sama anggotanya. Huh, huh, huh. Di rumah ketemu istri. Kiki, kiki, kiki, kiki. Kayak Dan dia. Bojo oh, di Bener bu ya? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Remok mengelangan. Maka rata-rata sosepuk, kiai, kaposek itu istrinya galak-galak. Maka saya bilang, kalau laki-laki punya istri galak, insya Allah, besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa orang yang punya istri galak seksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa <risas> Pengwadan di lawan Laki-laki harus paham ya Perempuan itu kelemahannya satu Terlalu banyak mengingat Laki-laki kelemahannya satu Terlalu cepat melupakan Makanya laki-laki jangan pernah punya salah sama perempuan kalau kamu punya salah sama istrimu sekali saja, seumur hidup ingat ingat oleh istrimu setiap kali padu, berdengar gileng-geleng terus betul bu? katun oh, di lautan utaknya oh, kalingan terus bu. gue salah pisan baik, bu. tuh tuncet-uncet sak mudare apalagi bu jenerika kayak dokter Eh apa-apa diperiksa sak diperiksa, dompet diperiksa Hapey diperiksa Ongi ya tekang ya Ya menungguyu Biasanya jilbapay abang Jilbapay ireng insyaallah Lueh nemen Hanya Kamu biasa-biasa saja Perlakukan istrimu dengan menggunakan hati Loh, oye goyang-bayang apa ya? Ya anak dia dibosengkan sound system ya tuh, viral maning begini Kanti Al-Musyidin selawatan kaya arenyong ya. Tapi aku sing ben wae ora apa-apa. Uwi ora Nabi Muhammad. <Sessiz> Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya membahas soal masjid dan sekitaran masal. Anu nggo engko ngapa ya? Ano opo so, malah disego. Tumpeng goblok temen ki. Oh dimanjake mobil. Matur nuwun ya. Ora oh, ora muter mobil tok langsung. ono apa kami lan sangga medici kuning ya. Nang jangye, arane kuning loro, siji sego nomor loro <guluh> Pelajaran sebelum saya bahas soal masjid. Ini tongkat benda mati. Namanya apa ini? Jalin rotan. Betul? Rotan. Ini benda mati apa benda hidup? Mati. mati Kenapa? Ini benda mati yang tidak bisa dihidupkan Ini hanya benda mati Saya jadikan tempat bersandar ketika saya berdiri Duduk saya jadikan tempat untuk bersandar rasanya nikmat Coba pelajarannya apa? Bersandar kepada benda mati saja rasanya nikmat Apalagi kalau kita bersandar kepada dia yang maha hidup Kamu mikin cicil gaya. Tak santet meteng loh. Berdoakan mudah-mudahan besok suamimu vokalis Almon Sidin. Amin. Tapi tidak nikah dengan orangnya, nikah dengan MICNYA. Oh, asik nanti dulu bucahikan lemuh temen ya apa? nyanyi mungkin ingin ngaji apa ingin nyanyi apa belum selesai insya Allah saya akan menyanyikan lagu selawat nanti jam 7 malam ini benda mati saya jadikan tempat untuk bersandar saya ngantuk pak, bersandar kepada benda mati rasanya nikmat apalagi kalau kita bersandar kepada yang maha hidup. Tapi lucunya apa? Kita itu dengan benda-benda seperti ini percaya. Coba, kalau punya keris setiap bulan suro dicuci, percaya dengan kemampuan kerisnya. Jadi kan seolah-olah kalau kemana-mana nggak bawa keris itu rasanya tidak nyaman. Maka banyak orang mengatakan keris itu musrik, goblok temen. Siapa suka keris musrik? Keris hiung jenengi apa? Kiai single motor. Ya, keres, jadi kalau disinggol baru mata. keres keres, kamu anak kunci belum paham ya. Bisa pak lemu temen caya si kaggy ya, jadi mbak kiki buatin lemu ini sama potengkap kabeh eh. Maka kenapa kemudian ibnu Atwailah Asalkan dari dalam kitab ha, Kitab Hikam beliau mengatakan Maha tawakofa matlabun Anta tolibu bi robbika Walatayasara matlabun Anta <Sessizlik> Bersandarlah kepada dia yang maha bisa Bersandarlah kepada dia Yang maha kuat Manusia itu mampu Bukan karena dia mampu Tapi karena dimampukan oleh Allah Yang maha mampu Manusia itu kuat Bukan karena dia kuat, kok minum obat kuat bagaimana? <gülüyor> karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat, kok karena minum obat kuat. Jadi kelihatan goniinnya nggak ketua panitia, masa sepuluh, uangnya west tua, luna neng Taiwan, mulai ketemu bujoni, lah pingin kumpul, kayak mantan nanya, tapi serasa apa? apa Pasin lanang tua, sembodok tua, akhirnya mangkat neng toko, warung, tuku. Tuku apa? Kuku Bima Sing lanang tuku Kuku Bima, sing wadon tuku Sari Rapet Begitu di, apa namanya? Di, bukan diminum, diseduh Mau diminum mati lampu. Eh minumnya salah Yang lagi minum Sari Rapet Yang berempan minum Kuku Bima begitu lampunya hidup ceweknya langsung marah, cowonya atar. Salamualaikum, wahai manusia kuat karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat. Maka kalau anda lihat jadwal saya di pondok, nggak akan kuat. Anda melakukan seperti apa yang saya lakukan. Tapi kenapa saya kuat? Karena Allah menguatkan saya. Bahkan sekarang saya harus bagi fokus, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang nganter istri saya ke Malaysia untuk berobat di sana. Maka nanti di akhir pengajian saya minta doakan mudah-mudahan istri saya penyakitnya diangkat oleh Allah. Jadi Pak Ketua Panitia, kalau jadwal saya agak kacau, itu karena berkaitan dengan kesehatan istri saya jadi kadang-kadang panidya itu gak pengertian sama sekali saya harus ngatur jadwal lagi gara-gara istri saya sakit gak terima kiawile <tik> dalede malah buloknya kayak kia le nyong nyembatin, ternyata kan bayar piro kalo inyong ya uang inyong yuran apa bayaran saya ngaji itu gratis, yang bayar waktunya ya kan inyongnya gratis kalo inyong pergi dari rumah ninggalkan anak istri masa gak dikasih apa-apa kan kasihan amat hanya komuni Allah dengan banser dombakbaknya oh, katakan sama banser doakanlah ya doakan Ibu relakan dia jadi imamku di bawah doamu juga ridhomu macullah ibadah istighorahmu calonku jangan Acahmanı Sebelum Kamu halalkan perdalamlah agama Dan pendidikan Jangan hirokan Godaan si setan <SILENCESA> Apa? Sesefdannya kayak kaya. gire Kenapa-apa Dipuja Dibujuk durun Empun, bu bu bu koyang ini ya Pak Ayu ya? Bimba Di semua dikerok kayak lele kumis diye sunay dikerok jengkot sunay dihengur awal pendidik nasıl kaya nele cuman loruk kaya gidi alham satu minam fitroh ini hitam satu hitam itu termasuk fitroh dua kerok kumis tiga potong kuku, empat mencapu bulu, mencabut bulu ketiak. jadi ibu ibu bu habis abis ning sawah turu ngorok <gülüyor> cabut keleke sunah rasul kaya gidi kucur yang nomor lima apa satu hitam dua ngerok gubuk tiga ngerok gome sempat mencabut bulu ke, ke bulu ketiak nomor lima mencukur bulu kemaluan itu fitrah tapi ingat dicukur sendiri jangan dibawa ke salon nanti pak kapolsek ke salon ngapain pak kapolsek cukur cukur apa hmm? hmm? rebonding, ribet saja diciciki temen ya saya seneng Pak Kaposek di atas panggung selamat dat anna suyamutu na alama asu manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup jadi kalau Kaposek kebiasaan pengajian punya potensi yang sama dengan kita insya Allah matinya pas pengajian amin nah. ya nggak hari ini punya potensi keterimen sih Lagian kan pengajian. Kalau besok pengajian, pengajian punya potensi matinya pas. Pengajian. Tapi kalau polisi mainnya cuman pinggir jalan, tok, ya matinya tabrak truk. Polisi nembak dan asu ya itu. Maka kita harus bersandar kepada Allah. Bersandar kepada benda mati nikmat. Kenapa kita nggak mau bersandar kepada Allah Yang jauh pasti Lebih Menjanjikan dibandingkan Bersandar kepada benda mati Lucunya itu kan begini Kita itu seringkali punya masalah Lebih suka mengeluh kepada manusia Dibandingkan mengeluh kepada Allah Maka ada cerita nih Sebelum kita selawatan, habis cerita ini kita selawatan ya bro ya Bosa mikir sanggung ya Kalau sampai kalian nggak dikasih uang saku Kepapanitanya diculik Doa nah, panitia siap. Saya doakan ketua panitia panjang umur. Orang sedunia mati ketua panitia hidup sendiri. Ada cerita. Tolong mendengarkan ya. Oke? Okay? Itu bapaknya dengerin. Dengerin ya. Jangan pernah mencintai orang yang tidak cinta dengan Allah. Kenapa? Allah saja ditinggalkan apalagi hatimu. menikalah dengan anak-anak Almunsidin. Kenapa? Jamaah saja dihibur, Iyi, apalagi kamu. Maka saya besok masuk surga bersama Almunsidin. Amin. Tapi yaitu di surga saya kelon sama beda dari Almunsidin hatruan. <gülüyor> Jadi saya kelon sama beda dari Almunsidin ya alal matamnya -al lawat. Al -al ada orang datang ke rumahnya tukang potong rambut minta dipotongkan rambutnya itu masuk dipotong rambutnya tukang cukurnya bilang mas jenengan saya kasih tahu ya apa pak di dunia itu Allah tidak pernah ada Allah is bullshit Allah nothing dia bilang Allah nggak ada uh, nah komen atas temen ya nah, akhirnya orang yang dipotong rambutnya ini tanya anda mengatakan Allah tidak ada maksudnya apa Coba kamu lihat Kalau memang Allah itu ada Kenapa hari ini banyak orang miskin nggak bisa makan Anak terlantar gak bisa sekolah Orang sakit gak bisa berobat Kemana Allah melihat orang-orang seperti itu Orang ini hanya diam sambil mikir Waduh Pokok oh, oh. Tapi masa saya kalah sama tukang cukur Begitu dia mau pulang Buka pintu Allah kasih jawaban Apa jawabannya? Di depan rumah tukang cukur, ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Awas yang bilang, persis kayak Gus Miftah. Aku kerasa ya, aku buatin kayak Gus Miftah. Kan ini orang acak-acakan. Rapi. Rambut saya ini pernah mau dibeli sama teman saya 10 ribu dolar. Itu kalau dirupiahkan 140 juta. Saya tolak karena saya ada cerita dengan rambut ini. Yeah. Mau tahu ceritanya? Yeah. Jadilah istri saya. Yeah. Yang jelas istri saya siap di madu. Abang, saya siap di madu. Alhamdulillah. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Nah, aku langsung nyanyi aku mundur alon Kenapa aku takut kalau Pak Kaposek, beda ngangsur alon-alon aku ngangsur alon alon margo sadar aku sopo tadi polisi gajinera sepiro Jadi, ngangsur alon-alon kalau alon. ketua panitia beda lagi mundur alon-alon ''Aku mundur halon halon merko ra gelem kelon'' Edi, paksar. <gülüyor> romantis sama istri. Masuk kamar, dirimu langsung nyanyi. ''Tay iki ikiyo jangko merko mergok tak ku Kalau saya beda masuk kamar saya langsung nyanyi kembang kantil. Kembang kembang kantil. Mantan nanyar di ring pedel. Ono celere ti ponjondel aku kagak cekelan kene. Kene. Cekel apa ya? Kene. Apa? Kene itu oh, saru temen ya terus pengajar ngomong pendil pendil yang saya lihat instagramnya pak bupati terenggale kan terenggale habis kena puting beliung bupatinya datang bu ini ceritanya gimana ke rumahnya bisa hancur itu pak bupati kemana ada angin angin apa angin pendil muter-muter angin puting beliung Salavat abi Muhammad. Begitu dia mau pulang, di depan rumah ada tukang rambut, ada orang gilang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan. Dia tidak jadi pulang, kembali masuk ke dalam rumah. Dia katakan sama tukang cukur, eh mas saya ini sampekan gantian takandani ya apa pak? ternyata di dunia itu tukang cukur rambut tidak pernah ada maksudnya apa? kan saya tukang potong rambut apa jawaban orang ini? kalau memang tukang potong rambut itu ada kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan kemana tukang potong rambut? dijawab sama tukang cukur hei mas! kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada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 Oh Simba. Cibanya mung berangkat ke surga. Bisa sama saya. Eh merano Nabi Muhammad. Bagaimana kita harus kembali kepada Allah setelah selawatan? Ayo di denger Arabi ya Ayo sing apik, insyaallah. Selametin ya, ki Mau selamatan? Lagu lama pelaku baru? baru, baru belum jadi, ya. Baru mau dibuat. Yang lama sudah lupa. Minta apa? Apa? Mari solawat. Ini kan saya ngajak solawat. Terangkat. Yo, yo. langsung apa? Jadi Rabi ya. Biyo'ya kamer bojo Kecamrocawat Karton nomadot janji Biyo'ya Biyo'ya ku sebatan Suwe suwe mlo mah Nuruti ke karapan mu waya Biyo'ya ku sebatan Aja mlebu muri Tapi kenyataannya enak sekali Ditinggal rapi mereka banyak yang muda-muda kimjil kimjil kayak ya Naksir apaan? Emre'ye gua cowok apaan? Asa gua naksir? Kan kita beda pemikiran Kamu mikir aku? Aku mikir via valen Atiku rasane Nyawang kanca karo agung ma Re tuweta kramo korane salate yap ngam biar bareng masa mau dolani tali Oh mu mati ki apa ya <Gülüyor> Pak Esepul paham, lapa, oh, <Gülüyor> nira, paham pa, sebe, lho Pak Esepul Paham paham sih mending Eh ah kaya oh. Malah sesebu bengok tadi Buka Didi oh. Mani Pak e, ah. Pak Sawangan oh. Apa matamu kak kudruti ama <Gülüyor> çevap var. Hey, lagune, meneng ala Muhammad. Uz diye bozdu rum, Ya Allah, eh manem sunat. Karanlık bir tane karperan, mukunguyu top, melanyani lafuni kustur. iman, sabar nerim Najan okay, pas pasang randu e bojo isa satunan. Kawiti ing sun laras ing mantan. Eh, mudah-mudahan kamu segera menikah. Janda anak 15. Salallahu ala nabi Muhammad Kembali ke lab Pengajian umum dalam rangka tasakuran peresmian masjid dan khitan masal Yang di namanya Baitur Rahman eh? Oh masjid dek Şimdi sunati siapa? Sosoko. Buruhu sabuk bawang Buruhu Kayaknya pakaiannya tentara Ya Bu oh, kan Sergeye Ya sen pakainya tentara <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kemana Tandang macan <gülüyor> <gülüyor> Ya terdoakan Sampiyan ya Mudah mudahan pulang macan mateng lagi ya Bapak Ibu Rahimakumullah. hari ini Baitur Rohman diresmikan. Ini sama dulu nama masjidnya dengan masjid yang saya tempati ketika kuliah. Ketika saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Tapi bedanya Baitur Rohman sini, masjidnya orang NO, yang saya tempati dulu Baitur Rohman, masjidnya orang Muhammadiyah. Yang 4 tahun setengah saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah sebagai James Bond. Waktu itu saya kurus banget kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? karena Muhammadiyah belas rana selamat tangan orang belas itu nyonge kurus kalau gitu ini nyong rabi kalau wadon NO kembali ke lingkungan NO bah.. saya langsung gemuk kenapa saya menikah dengan orang NO saya gemuk susunya cocok makanya ibu ibu itu kalau punya anak kecil kasihlah asi 2 tahun Jangan susu Kan Al-Qur'ane daw wal walidatu yuridina auladahun nahawlai ini liman Aroda Ayutimar mar radha. anak iki 2 taun. Beda kali tiang-tiang banter bolang meriki 6 bulan diganti susu kale. Susu kale nge susu sapi. Mila begitu gede diajak ngaji jawabane amba. Mergo anake sapi. Alasan wis ora susu susune, selak nyambut gawe padal dudu kuwi alasane, selak gantian karo bapak. Piye-piye su susu asi itu lebih baik daripada susu sapi. Karena asi itu praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. Asi itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Pengajian bisa, tandur bisa. Asi itu ya ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan nggak ada asipenyoperan. Betul. Dan yang jelas asi itu demokratis, isotibu anak, isotibu bapak, demokrat. Dan yang jelas asi itu dilindungi badan hukum PH. Kenapa dilindungi badan hukum supaya tidak disentuh, tidak gampang disentuh oleh orang lain.